Agus selamat pagi Selamat pagi ya, silakan、ah, ya inilah Indonesia ya. Jadi sebenarnya Kalau pemimpinnya itu komit dah, Dan pemimpinnya kuat ya, Bukan seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu udah loyo, lembek, takut, percuma ya, Jadi kalau pemimpinnya kuat Itu seribu persen bisa、ya. Dan punya komitmen Kalau sekarang ini kan komitmennya Asal aja Pertama kelihatannya bagus パギバギクイテンパタワン、パコジレーマシー、タラビシャー、レ i ォーシー、ガンディー、シュマー、パジャバキタ、リマガシー。バイクリマガシー、パディビオ、シュマンシンバギブ、リブ、モトタイヤ、イト、サラサ パーサンパープ e シアン、デパトマン、イミクラシー、テレメルニー、カリアワン、イミクラシー、トーランヤ、パイヤ、ヤング、ピエ、カナカチヤ、カタヤタラロケチル、パタヤミンタワン、ピー、タパティカタカン、コマシアリサヒサパタン、ィマン、イミクラシ パンダレブリック・インドネシアとティタ、ワ h マンバイア、キッカリアワニャ、キトロ、タタマパカーン・クリー、キトロ、タディ、パローパニンジョン・カンバリー、キャッシパカーン・クリー、ヤンキャリ、コロン・ランダー、サンバイコロン・マンアニャ、ヤン、サラロキャッシュニャ、キトロ、タディ、オトマティス、ガー、タンダルシャチトミキアン、カト。 カタカワカニャータ、モニャーコンベティア、ザエラザン、ガズレ、トロスカティカヤクヤ。ジャンパリウタマシステムニトロプランティクスナマニャータ、プントティクスナ、タロイタビミネガティロプラとプントティクスナ、ア、タイああタイラ、カタカンティケットオレオレ、ウァンラパ、タンバーン、ピントティア、ナ、バレカンティア Pemerintah Belanda dulu kerjanya begitu Kalau sama rajanya ya nanti saya kasih kereta k e n c a n a sama gelang emas dan ini Dan itu sama dari negeri Belanda dan ini Otomatis mereka kerja Nah itulah kebudayaan kolonialisme yang turun-temurun sampai sekarang Jadi sulit memberantas korupsi seperti yang ibu sebutkan tadi Satu-satunya adalah mengganti sistem Bahwa paspor ditamani oleh kepolisian dan TNI AD Termasuk juga di dalamnya Deparlu dan Departemen Kehakiman sendiri dalam ini imigrasi dan hukum.、Nah, jadi tidak ada uang-uangan itu lagi karena mereka diteliti betul orang ini berhak menerima paspor. nggak Mungkin waktunya agak lama, tiga hari. Tapi dia benar dan tidak ada.、Itu. Baik, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Bu Lina?、Ya. Iya. Iya s i l a k a n Bu komentar Anda. Iya kayaknya itu u dah biasa ya buat pejabat. Uh, publik sekarang ya, kemarin aja saya bikin KTP aja, Bu. Kalau dua hari sepuluh ribu, kalau、uh, dua hari dua puluh ribu, kalau seminggu sepuluh ribu, gitu. Terang-terangan sekarang itu.、Jabat. Jadi, gak, itu udah jelas apa jabat yang d i k e l u r a h a n mengatakan seperti itu, gitu. Nah, ini juga p a k a i n dinas lagi. Jadi, udah nggak malu-malu sekarang, Mbak. Itu udah biasa, kayaknya.、Mm -hmm. Itu aja, m a k Masih. k a Terima kasih, Bu Lina, Pak Adli. Halo. Iya, silakan, Pak. s i l a k a n pagi. k Iya, kalau... パプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのカのパプリカのパプリカのパプリリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプパプリカののパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプリカのパプ Uh, jenis perizinan ya setiap perizin setiap langkah itu ya ada tarifnya itu jadi、ya. jangan harap kalau mengajukan izinan perizinan kita lengkap tanpa、baik. komitmen biaya itu akan terpenuhi n a k a n diurus gitu jadi nggak akan terjadi、itu. ya baik terima kasih p a k i s e l a m siang pak Hari iya komentar、ini、anda kan、apa? ini kan semua dari m i g r a s i segala ini kan anak buah presiden ya buah presidennya sampai sekarang nggak pernah dengar p a bahwa kondisi Seperti ini, itu terjadi terus dari, dari berapa, 10 tahun yang lalu. Jadi, apa kerjanya presiden kalau gitu? Terima kasih. Baik, terima, terima, terima kasih. Tahari. s o s i a n g Pak Yusuf. Sosial. Iya, komentaran d a p a k Ya, itu kejadian itu udah biasa ya. Terjadi di imigrasi Soekarno-Hatta, juga kayak gitu.、Uh -huh. Itu ada jalur cepat, cepat、uh, prosesnya j u a harus tambah uang kayak gitu. Jadi itu udah umum kayak gitu, tuh, di mana-mana itu terjadi. Makanya bisa ada orang bikin gayus,、uh, paspor gayus yang palsu itu ya. Itu、mm -hmm. salah satunya itu. Jadi itu korupsi itu udah m e r a j a l e l a h sekarang, di mana-mana. Itu harus direformasi itu saya kira. Baik. p a Rudi, selamat siang. Ya laporin aja ke Presiden, kalau Presiden dia m a j u itu berarti sama juga Presidennya. Oke、okay, p a Rudi, terima kasih komentarnya.